pas dari ketakutan karena benteng kasih sayang bukankah itu indah membangun benteng kasih sayang tak ada yang bisa menembusnya membangun benteng kasih sayang membuat kita menyatu begitu kuatnya taburan fitnah tak akan ada gunanya karena dia rontok oleh benteng kasih sayang Fitnah tak akan bisa melintasi kekuatan benteng kasih sayang Tidak pula kebencian Karena ketika ia coba melewati benteng kasih sayang Kebencian akan mencair Niscaya dia berubah Justru menjadi benih kasih yang indah Benteng kasih sayang akan membangun pengharapan yang luar biasa Sehingga benteng kasih sayang akan memberikan rasa nyaman pada siapapun yang ada di dalamnya. Benteng kasih sayang memberikan kita arah dan pengharapan akan kehidupan. Benteng kasih sayang. Semua orang merindukan tapi yang jadi pertanyaan dengan apa kita membangunnya. Menjaganya, memeliharanya. Tak perlu kaya. Untuk bisa Tak perlu menjabat Untuk berbuat Tapi semua kita Patut menjadi benteng kasih sayang Belajar membekali diri merdeka dari kebencian Belajar membekali diri tak lagi egois Narsis untuk sendirian Tapi di kebersamaan Kita membangun benteng cinta dengan saling menghargai perbedaan yang ada Merajutnya dengan indah Betapa kita adalah wujud nyata orang merdeka Di benteng, kasih sayang Bersama saya Bigman Sirahid